الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن أدن للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون الله صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسانًا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah faqad faaza man ittaqaa ma'asyar muslimin jamaah salat jumaat yang dirahmati oleh Allah di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Mudah-mudahan dengan demikian seluruh amalan ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma Amin. Masyarakat muslimin meningkatkan takwa banyak caranya, antara lain dengan memperbanyak belajar ilmu agama, terserah entah itu di masjid atau di majelis-majelis ta'lim atau di tempat-tempat lain dan juga di pesantren tempat pendidikan Islam yang lainnya yang penting di sana diajarkan utamanya adalah ilmu syariat agama Allah Swt ini sangat penting demi agar diri kita selalu merasa bersama Allah dan juga selalu merasa dilihat oleh Allah Swt Orang yang dirinya Merasa selalu bersama Allah Dan dilihat, diperhatikan oleh Allah Tentu dia akan Lebih bersemangat untuk Menjadikan dirinya bertakwa Kepada Allah SWT Di dalam Al-Quran Banyak ayat-ayat tentang pendidikan Atau berkaitan Bertema tentang Syariat atau bertema Tentang agida Atau hal-hal yang menyebabkan bila dipelajari itu Dapat mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu SWT Itulah sebenarnya Hidup yang dicari Oleh setiap umat Islam Allah berfirman Di dalam banyak ayat Antara lain Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Allama quran Khalakul Insan Allamahul Bayan Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Maha pengasih. Tentu di sini Maha pengasih kepada seluruh makhluk yang diciptakannya khususnya kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Sehingga bangsa jin dan bangsa manusia diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa khalaqtu r-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk beribadah kepada aku Kata Allah SWT Di situ kita sebagai manusia diperhatikan oleh Allah Dengan sifat Ar-Rahman Allah juga mengajarkan Al-Quran Tentu kepada umat manusia Termasuk juga bangsa jin kalau sudah Allah mengajarkan Al-Qur'an, itu berarti Allah perintah kepada kita untuk mempelajari apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentang ilmu kemasyarakatan, tentang ilmu berkeluarga atau bertetangga, bahkan juga khususnya tata cara untuk beribadah kepada Allah. Itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Mengkaji Al-Qur'an, meneliti, Mempelajari tafsir-tafsir Al-Qur'an Dan segala macam yang berkaitan dengan Al-Qur'an Itu tidak akan habis-habisnya Seorang yang hidup pada usia 70 tahun pun Andai kata akan mempelajari Apa yang ada di dalam Al-Qur'an Itu tidak akan habis-habisnya Al-Qur'an tersebut dipelajari. Itulah yang dikatakan al Al-Qur'an Allah mengajarkan Al-Qur'an Karena di dalam Al-Qur'an itu Banyak rahasia-rahasia yang perlu kita kaji kita sebagai umat islam yang percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya masa musim ini pertanda bahwa pendidikan itu yang utama adalah mengacu kepada Al-Quran yaitu pendidikan syariat islam Allah juga menciptakan manusia ini justru Al-Qur'annya didahulukan daripada pembahasan tentang penciptaan manusia artinya Allah SWT sudah menggariskan bahwa sejak manusia itu ada di dalam rahim ibunya sudah selayaknya diajari Al-Qur'an banyak metode yang sekarang dilakukan oleh dalam ilmu kedokteran khususnya di dalam bidang keislaman seorang ibu yang sedang hamil, tidaklah Baik si ibu maupun si bapak itu banyak-banyak membacakan Al-Quran di dekat dari perut ibu yang terkandung di dalamnya Jabang bayinya tersebut Itu disunahkan Dengan harapan mudah-mudahan bayi yang lahir kelak Begitu Melek matanya itu sudah mengenal dengan huruf-huruf Al-Quran ini adalah metode yang sekarang banyak diterapkan di kalangan ibu-ibu, rumah tangga, kalangan muslimah yang benar-benar ingin menjadikan anak-anaknya itu sholih dan sholihah. Alamahul bayan. Arti Al bayan, Allah juga menerangkan. Al-bayan sendiri adalah tafsir. Al-bayan adalah keterangan-keterangan pendidikan-pendidikan apa saja yang berkait dengan ilmu. Tentu di sini... Khususnya berkaitan dengan ilmu agamanya Allah SWT Orang mempelajari ilmu agama Allah harus tersentral, fokus Sedangkan ilmu-ilmu yang lain boleh dipelajari Tapi jangan sampai mengalahkan ilmu syariat agamanya Allah Kalau umat Islam sudah menjauh dari ajaran yang semestinya Yaitu syariat agamanya Allah dan lebih mengutamakan pendidikan-pendidikan selain syariat Islam. Apalagi kalau mengenyampingkan pendidikan agama. naudzubillah maka generasi demi generasi akan mengalami kemerosotan. Degradasi moral. Dan itu sudah hampir terjadi di belahan bumi. Khususnya di Indonesia. Masa musim ini, jujur saja. Kalau kita membaca berita atau melihat informasi-informasi baik dari televisi, dari radio, dari beberapa tempat banyaknya pelanggaran-pelanggaran sosial apalagi pelanggaran-pelanggaran terhadap agama itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari pendidikan agama Islam pejabat-pejabat yang satu demi satu hampir setiap saat tertangkap karena korupsinya atau juga tertangkap karena pelanggaran-pelanggaran yang lain pengedar sabu-sabu dan lain sebagainya itu rata-rata mereka adalah jauh dari pendidikan agama Islam padahal mayoritas di Indonesia saja itu warga Indonesia mayoritasnya ber KTP Islam tapi pendidikannya kadang-kadang lebih banyak keluar dari rel-rel syariat Islam sehingga tak kalah mereka bermasyarakat tidak lagi takut kepada Allah tidak lagi mempermasalahkan bertakwa atau tidak bertakwa sehingga lepas dari agama Islam itu sendiri, itulah kenyataan yang ada sekarang pasal muslim banyak kejadian demikian, di kalangan masyarakat baik di pedesaan di pasar, di kota, di mana-mana kecurangan-kecurangan juga banyak dilakukan oleh masyarakat di dalam melakukan atau melaksanakan hidup bermasyarakat itu kebanyakan karena jauh dari tuntunan agama Islam dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, karena dalamnya pendidikan Islam yang diterima minimal kalau akan bermaksiat itu Malu kepada Allah SWT Atau malu kepada masyarakatnya Karena menyandang dirinya sebagai orang yang mengerti agama Itu jauh lebih penting Daripada yang sekarang ini Hampir setiap saat kita disuguhi oleh tontonan-tontonan yang tanpa malu Orang berbuat maksiat Orang berbuat curang Orang berbuat korupsi Orang berbuat macam-macam kemaksiatan yang mengiriskan Pembunuhan dan lain, -lain. segalanya itu mereka sudah tidak lagi punya rasa malu. Naudzubillahin darik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah subhanahuwataala agar kita tetap mempunyai rasa malu karena pendidikan agama yang kita terima dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allahumma, amin. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini dapat membuka diri kita dan dapat menyadarkan kita semua sehingga kita mendapatkan rida dari Allah Subhanahu wa <t> Allahumma amin ja'alna wa faizin wa atqallana wa iyyakum wa razaqna wa iyyakum mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayuhalladzina amadkhulu fi ولا تتبوا خطوات الشيطان. Innu lakukan agum mubin. Sadaqallahul adzim. Barakahulil. Walakum filburhanil adzim. Wa nafani wa iyaqul ilaiyin. Wa dzikir hakeem. Wa taqabalaminna wa minkum tala wa taqoo. Innu wasamiul